Mitra Bisnis, beberapa hari lalu Presiden secara mendadak membatalkan pelantikan Anggito Abimanyu dan Fahmi Idris sebagai wakil menteri. Menurut Menteri Sekretaris Negara, mereka tidak jadi dilantik karena tidak memenuhi persyaratan Eselon 1A. Selain itu, CV-nya baru diterima di saat-saat akhir menyerang pelantikan. Padahal, keduanya sudah menjalani fit and proper test dan menandatangani pakta integritas. Hal ini seperti mengulang peristiwa rekrutmen menteri. Ketika itu, Nila Afan Samuluk diundang ke Cikeas untuk menjalani uji kelayakan. Tapi yang jadi menteri, justru orang lain yang justru tidak pernah tampak di depan publik datang ke Cikeas. Ada yang menilai, ini bukti nyata dari sistem rekrutmen dan birokrasi pemerintahan yang amburadul. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Presiden Direktur Agis Elektronik Bintoro Citrowirio. Pak Bintoro, bagaimana komentar Anda? Saya sih setuju berat ya bahwa rekrutmennya itu kayaknya kurang kurang rapi ya. Memang orang yang dipanggil belum tentu harus jadi menteri atau belum tentu harus aja jadi yang yang diharapkan itu ya. Tetapi itu kan ada bidang-bidang administratif yang harus di, diselesaikan dulu. Nah itu kan. Urusannya gampang, asal kita jelas bahwa oke okay, sebelum misalnya sebelum anda menjadi menjabat menjadi menteri atau apa persyaratan ini harus bisa dipenuhi. Kalau di dalam persyaratan itu orang sudah gugur, ya apa gunanya, ya kan? Nah, apalagi sudah mau dilantik ternyata administrasinya nggak bener. Saya, saya bilang ini satu kecerobohan yang yang fatal ya kalau menurut saya. Pejabat yang ngurus ini harus dapat sanksi dong. Sebetulnya ini harus ada sanksinya. Karena ini bukan main-main ini. Ini ini, ini uh, harkat manusia dipermalukan begitu. Kalau memang dari tiga calon menjadi satu, ya itu wajar-wajar aja. Tapi kalau orang sudah mau dilantik, lantas ternyata administrasinya nggak beres. Atau tidak memenuhi administrasi. Kalau menurut saya sangat-sangat malu ya. Dan itu kan cerminan dari kinerja departemen tersebut. Nah, apa mau dibiarin terus? Lalu bagaimana supaya hal ini tidak terulang lagi? Saya pikir ya, memang ya sebetulnya ini di dalam bidang swasta kan selalu ada yang namanya reward and punishment, ya kan? Nah, saya pikir itu bukan bukan bukan monopoli bidang swasta itu. Reward and punishment adalah bagaimana supaya kita bekerja dengan baik itu. Nah, saya pikir juga di dalam bidang pemerintahan hal ini harus diterapkan gitu loh. Kalau Anda baik ya kasihlah reward gitu loh. Kalau kinerja Anda kerja amburadulnya kasihlah punishment gitu loh. Dan ini menurut saya mesti jadi suatu habit apakah itu atau bidang swasta ya, menurut saya sama aja gitu loh. Nah, yes. nah, kenapa bisa begini? Karena orang anggap enteng aja. Oh, gua salah juga gua nggak paham kok gitu loh. Nah, saya pikir pejabat juga harus begitu kalau dia salah terus ada no, dong. Kenapa enggak? Dan itu membelajarkan kita supaya kita di dalam mengerjakan pekerjaan kita tuh rapi ya demikian Bintoro Citrawiryo dan saya Rizal Andika